Dabok tangan Surabaya Aman Surabaya Tertep Surabaya Coba kita simak penampilan yang satu ini Arek Sidoarjo lagi kelahiran dari kota Porong Sidoarjo Reni Iswandi bersama Pak Lata. a